Pak Ari, selamat pagi Pak Ari Ya Pak Cik Silahkan Pak Ari Ya, kita n gak g usah bicara jauh ya Bu ya Tentang j a l u m lintas Sumatera dan sebagainya Yang paling gampang aja kita l a Jakarta deh Jakarta, ya, ya, ya, ya. itu jalan yang awalnya bagus aja Itu bisa d i a n c u r i n karena b a k c i d i b i k i n d i t i n k i i n diaspal-asal-asal a n Kemudian d i a n c u r k a n lagi Ibu kalau lihat sekarang ini sepanjang Sudirman Tamrin, Baipas, a m a d y a n i Cawang dan sebagainya よく見ると、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな m a あなた e あなたはもなたはあな a はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな yang perlu diganti itu sebenarnya pemerintahannya kayaknya ya karena udah lama s p e r t i n dan kayaknya makin lama ini makin hancur gitu loh Bu jalan di Jakarta aja kalau kita lihat itu udah belang-belonteng semua itu jalan c u a l i jalan tol ya paling ya jadi kalau menurut saya udah, udah gak bisa d a a p a a p a i n Bu kelegasi pemerintahan kalau jadi lah, terima kasih terima kasih kembali dan saya ke Pak s u d i b y o selamat pagi Pak s u d i b y o selamat pagi Bu m a r y Ya s i l a a k n jawabnya begini Bu サのセラムランザナーン、ピナマーカイドゥヴてア、プニャイントクリテットログマネジメントシステム。タピプロピれャタラルミッド、タンディジュリティラクサナタン、アセリナ、ピカタパクナ、パクナ、アセラ、カミリナンチャー、ナニトゥ、バッパセンギリ、バッパセンガナン、ソバヤ、アイヤタパクナアリアン、ガディラクサナタン、カトゥアサラランタピ、ガディラクサナタン、ナマティカ、チャランヤンサラジナ、チャランバトン、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 termasuk juga di Departemen Keuangan ataupun di Kementerian、uh, PU termasuk juga di beberapa nanya Direjian Bina Marga Pak itu namanya siapa itu yang dari ITB itu Nah, otomatis、uh, akan diperbaiki nanti sistem pelaksanaan lapangannya dan integritas terus manajemen sistemnya itu diganti metode yang lebih sederhana tapi tepat guna gitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Harko. Selamat pagi, Pak. Pagi ya, ya. beginilah. Toh, kita sih percuma lah membahas s e b a n g、uh, pemerintah yang korup seperti ini ya.、Uh, mereka sebenarnya juga tahu lah ya,、uh, apa namanya, cara membangun jalan, mereka terus b e r a t a h u Cuma memang dasar korup ya susah gini aja.、Uh, kita kan pokoknya... Pembicaraan pagi ini kan masalah kita,、uh, kita lihat Tiongkok ya Saya juga menghimbau kepada TV-TV semua ya Coba deh ada suatu acara ditayangkan kemajuan di Tiongkok itu seperti apa j a n g a n seperti kayak kemarin Olimpiade Beijing aja n gak ada yang berani nyiarin Malu kali ya So disiarkan di Tiongkok gimana di Guangzhou jalannya Di Beijing bagaimana, bagaimana jalan mereka lebar-lebar Disiarkan terus-menerus jangan g e n g s i jangan malu dengan kaum kaum minoritas yang ada di sini siarkan terus,、uh, semangat impara tv tv biar rakyat tuh tahu tuh negara lain tuh seperti apa gitu loh, itu aja, makasih. Terima kasih Pak Harko, Pak Rudy selamat pagi. pagi. Ya s i l a h k a n bapak. Ya, pembantu ini, soalnya udah g a k mampu menguasai negara, mengatur negara udah g a k mampu, udah aja digulingin. Revolusi. Pak Rudy terima kasih. Pak Joni selamat pagi. Ya Pak t i g u Silakan. Mau kasih ini aja informasi. Sebetulnya perencanaan Indonesia ini kurang bu. Saya setuju dengan bapak yang nomor dua dari belakang kan saya ini. Itu karena perencananya kurang ini jadi kurang matang. Mereka itu sendiri sendiri karena mereka itu dibikin proyek gitu loh buat kantong mereka sendiri. Jadi otomatis kan kalau di luar negeri itu kita lihat. dimana bikin jalan semuanya ada, gak ada lagi jaringan telekom, k atau jaringan p a m atau jaringan listrik dibangun, digali lagi diitulah sudah bagus-bagus digali lagi buat ini itu. jadi mereka ini kurang pencanaan tapi memang sengaja, supaya nanti jadi duit gitu loh buat mereka sendiri yang gantong-gantong, mereka pemerintah itu, saya menanjurkan sama pemerintah, itu coba sekarang tahun nanti 2014 deh yang jadi minoritas di Indonesia ini jadi pemerintahan Saya ingin lihat pasti bagus daripada yang mayoritas Amin Saya ke Pak Paulus Opini terakhir, selamat pagi Pak Paulus Selamat pagi b u Opini yang pertama tadi, solusinya ganti pemerintahan ya b u ya Oke, seandainya ganti pemerintahan Apa bisa Bapak bisa menjamin Jalan-jalan bisa bagus, mulus Itu kalau menurut saya itu hanya dongeng b u Kalau menurut opini saya b e g i n Ibu Yang penting kejujuran dari pemerintahan atas sampai bawah パーリーさんは Yang 65 tahun merdeka ini kayaknya cuma satu kali 65 tahun Jadi cuma setahun a j a pengalaman kita ini t a d a p a n ini karena setiap tahun kan ada perbaikan yang disengaja Jadi pengalamannya ya setahun itu aja pengalaman、uh, Selama 65 tahun merdeka itu adalah satu kali 65 Terima kasih p a k a d i selamat pagi Selamat pagi Silakan tadi Ya saya i t u k e、eh, m a r i t Pertahanan yang kedua perhitungan aku dan aku、uh, Mereka tidak punya pilihan untuk、uh, jalan transportasi ya uh, angkutan、uh, p a b r i k dan mereka akhirnya menambah beban dari、uh, angkutan mereka untuk mengurangi、uh, biaya lama di jalan ya kemacetan akibat kerusakan akhirnya mereka memperbesar b a d a n、uh, angkutan uh, yang diangkut ya sehingga mungkin bebannya berlebihan untuk jalanan ya yang mereka berbuat itu、uh, terpaksa. Uh, mereka bikin tiga gandeng, empat gandeng karena tidak ada jalan lain Nah, saya saran saya untuk pemerintah tolong diprioritaskan untuk transportasi ini、uh, s e m o a、uh, untuk memperbaiki、uh, situasi yang sekarang ini seperti itu Gitu, itu aja r i saya terima kasih Terima kasih Pak Adi, Pak David, selamat pagi Selamat pagi Silakan, Pak. Saya, saya punya pendapat mirip dengan bapak yang barusan itu Jadi Pemerintah harus lebih fokus kepada prioritas pertama Apa sih yang seharusnya kita lakukan terhadap sistem transportasi nasional Apalagi itu yang rusak adalah jalur ekonomi nasional Saya pribadi, maaf kalau saya salah, punya pendapat pembangunan lima triliun Untuk jembatan layang atau jembatan menyeberang selat Madura Yang lima kilometer itu rasa-rasanya tidak, tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih baik. Ya, dibanding dengan kerusakan jalan yang sudah begitu parahnya di, di Pulau Jawa. Nah, sekarang pemerintah harus memikirkan lebih matang pembangunan、uh, jembatan selat Sunda yang katanya menghabiskan puluhan triliun. Apakah itu menimbulkan、uh, dampak ekonomi yang lebih bagus dibanding dengan menyediakan dana untuk... Me di Jalur ekonomi nasional Yang ada di Pulau Jawa Terima kasih Terima kasih Pak David Selanjutnya Pak Gilbert, selamat pagi ya, Kalau saya sih cuma mau selamat ini. ini semuanya kan Bermuara pada korupsi Kalau tidak korupsi Dan pasti jalannya kan bagus Bayangan saja Di kita 10 tahun Di sini hanya setahun Di sini、hmm. hanya setahun、ya. Berarti itu p u s 10 ya Kurang lebih gitu ya Jadi ini terjadi satu korupsi yang hebat-hebatan nih, paling t o p b e n e r Jadi yang rakyat t a n t a n g adalah coba DPR buat hukuman mati untuk koruptor,、ya. Terus buat juga undang-undang untuk pembuktian terbalik, ya. Dan yang ketiga buat undang-undang untuk pemiskinan koruptor, penyitaan sampai hartanya habis itu, Karena di Indonesia ini tidak ada yang namanya pejabat atau apa. Patriotik, patriotik dan cinta tanah air, yang adanya adalah cinta duit、ya. untuk tujuh keturunan tidak habis dimakan, jadi duit negara dikleto ditimpa untuk tujuh, tujuh turunan itu makanya ini undang-undang ini harus dibentuk saya tanggung -tang ini, makasih terima kasih Pak Gilbert, selanjutnya Pak r i z a l selamat pagi selamat pagi ya, saya、uh, punya pendapat yang lebih kurang sama dengan Bapak Barusan ya Uh, ya itulah untuk perbaikan jalannya tiap tahun itu dilakukan cuman itu di anggaran yang turun itu bisa sampai 30-50% itu dikorupsi nah kalau udah seperti itu, seperti apa jadinya jalan yang dibangun itu ya jadinya tiap tahun bangun jalan terus, karena dananya apa karena dana yang, yang dianggarkan untuk jalan itu, itu udah jadi rahasia umum、lah. jadi やっぱりそうじゃない i っぱりそうじゃないやっぱりそうじゃないやっぱりそうじゃない Jadi pemerintah ini sebenarnya saya juga bingung Ngurus jalan aja n gak g bisa Gimana mau ngurus yang lain ini apa y a bingung Asaknya banyak sekali mbak Yuk bisa lihat harga-harga barang kita ya Dari Malaysia ke sini itu jauh lebih murah Dibanding kita dari Medan ke sini Itu jauh sekali lebih murah dari Malaysia ke sini Padahal dia pakai air freight Pakai semuanya custom segala macam Nah kita cuma naik n truck aja Masih bisa lebih mahal Makanya n gak g tau h gimana manajemen negara ini ya Dimana ini pemimpin-pemimpinnya yang katanya S1 dari Barclay lah Dari Harvard lah Tapi kok urusan begini aja gak mampu atau gak mau dibetulin gitu loh Padahal ini berkebenar fakta l s e b e n a r n y a Kalau dibetulin tuh bisa lebih murah Inflasi juga gak naik juga、lah. Jadi aduh saya juga capek d a h bingung o k terima kasih Pak Yanto、ah, Siang Silahkan Pak Yanto Saya agak bingung ini s e b e n a r n y a sama Pemerintah Entah bupati, entah gubernurnya, entah orang p u n y a Entah pada buta Atau pura-pura gak tau Saya juga bingung n う a t Kemauan untuk membangun bangsa ini hanya bisanya memperbesar kemaluannya saja, itu saja. Ya, semoga masukan ini didengar dan p u n y a l a rasa malu. Jangan terus diperbesar malunya. Ya, oke.、Semuanya. Oke, ya terima kasih. Ya, hari, Silakan, Pak e d i selamat、oh, sore. Ya selamat sore Bu. Silahkan Pak Eddy. saya kira nggak usah bingung-bingung seperti bapak-bapak yang pertama tadi. Kalau kita betulin jalan 10 tahun dipakai terus, itu tiap tahun nggak dapat memasukkan, Bu.、Oh. Oke,、okay, itu aja. Okay, Thank you. e r i m a kasih. Ibu Sri. Ya, siang. s i l a k a n Ibu. Makasih opini. Ya. Rakyat kita tuh cuma bisanya tuh DPR-nya korupsi. Jadi kalau perbaikan jalan, mereka nggak bisa korupsi. Makanya nggak ada yang benerin jalanan. Sampai hancur juga nggak ada yang benerin. Coba kalau ini hari dikasih rame-rame korupsi. t a kasih jalanan b e r a s semuanya